Sumber kita Ibaratnya kita ini adalah Bayang-bayang Allah -bayang Yang namanya Bayang-bayang tidak boleh jauh-jauh Dari yang asli Yang asli adalah Allah Ketika seseorang kembali kepada Allah Dia kembali kepada sumber Ya Segala sesuatu Pasti kembali kepada Allah Pasti kembali kepada asal -usul. Jadi kematian itu sesuatu hal yang biasa Justru kalau enggak mati itu yang menjadi luar biasa Aneh kalau enggak mati Jadi kematian itu dianggap sebagai pergantian musim saja Kita udah banyak menyaksikan orang-orang yang dipanggil Allah Anggaplah itu sebagai sebuah musim Ya anggaplah kalau kematian itu musim malam Ya kalau Masih diberikan Allah amanah usia Sia Seperti itu saja Tidak usah dibesar-besarkan Anggap sebagai sebuah dinamika Seperti hukum alam saja Ada siang, ada malam Ada gelap, ada terang, ada hidup, ada Ada kematian Jadi kalau kematian itu dianggap sebagai sebuah jalan kesempurnaan Berarti kita yang hidup ini belum sempurna Mau sempurna ya mati dulu Seharusnya nggak perlu takut lagi dengan apa yang namanya kematian Jadi kalau mau ustul mati belajar mati dari sekarang Saat sujud kita anggaplah itu sebagai sujud terakhir Saat sikir, saat membaca Quran Saat apapun anggap itu sebagai perjalanan menuju Allah Karena pada akhirnya kita ini sudah antri semuanya Sudah pegang tiket semuanya tinggal masuk saja Yang belum ya. Baik langsung kita mulai Jadi perjalanan yang saya katakan tadi Perjalanan dinamika memang sudah harus kita lalui Ini kita sudah melewati apa yang namanya alam ruh Alam ruh itu menurut para ulama Diciptakan Allah Ruh itu dalam satu waktu ditempatkan di tempat tertentu Jadi Semuanya itu sudah diciptakan Allah sekaligus. Jadi kita ini semua Bapak Ibu pernah hidup di alam yang sama di dunia yang sama itulah dunia roh. Tidak ada perbedaan usia di situ. Tidak ada yang tua yang muda di sini. Karena yang namanya roh itu diciptakan sekaligus, ditempatkan di tempat tertentu. Saya dengan Bapak Bapak Ibu semua yang hadir di sini Seusia semuanya, sebaya semuanya Begitu di dunia berbeda-beda usianya Kenapa? Karena diembuskan ketika siapa yang sudah lahir dulu Yang sudah menjadi embrio dulu Yang sudah tentu 3 atau 4 bulan rahim baru dihubuskan Allah itu Nah itu baru beda Siapa yang duluan lahir, duluan tua dia Yang belakangan lahir, lebih muda itu di alam dunia tapi di alam roh itu kita sama semua. Itu yang disebutkan para mufasir diambil dari penafsiran surat Al-Insan, surat kadah ayat 1. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani 'aynun minad dahril la yakun Bukankah sudah ada dulu pada masa Dimana Manusia itu, Dimana manusia itu sudah Diciptakan Diawali dengan roh Yang roh itu belum memiliki nama Yang belum bisa disebutkan Jenis kelaminnya Namanya masih dalam bentuk roh Nah begitu Nanti di alam rahim Empat bulan baru dihapuskan Jadi, Itu sudah kita lewati semua Bapak Ibu. Anggaplah kita sudah melewati pagi. Nah, ada ulama mengatakan setelah alam ruh bisa saja di alam raya, alam raya sudah kita lewati. Nah, sekarang kita di alam dunia, alam dunia ini toh akan kita lewati juga. Jadi nggak usah kaget dengan namanya kematian. Ini memang sebuah perjalanan saja, perpindahan. tempat saja. Kalau nggak pindah namanya nanti nggak abadi nanti kita nggak merasakan apa yang namanya keabadian. Jadi para ulama ada yang mengatakan kematian itu adalah jalan kesempurnaan. Jadi kita yang hidup ini belum sempurna ini. karena belum lewat ya, belum melewati alam barza. Setelah ini, semoga Allah kapat, nggak tahu kita. Dalam Quran itu tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia meninggal Saat kapan dia meninggal Itu untuk orang yang awam Pak Untuk orang yang dekat sama Allah Sering dia diberi kabar Apakah lewat ilham Apakah lewat jalur lain Dikasih tahu dia kapan meninggal Ada itu orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Dikasih tahu kapan dia wafatnya Subhanallah kalau kita begitu Pak Dikasih tahu enak juga ya Pak ya Ya kalau kita dikasih tahu Allah kapan kita dipanggil, kayaknya bisa lebih maksimal kita. Ya saya pikir jangan begitulah. Ya yang penting kita maksimal. Baik kita tahu kapan tanggal apa tahun berapa kita maksimalkan saja. Yang pasti kematian ini pasti, bukan mungkin. Dunia yang mungkin, ingin ganti mobil baru mungkin ya mungkin tidak. ingin renovasi rumah, mungkin ya, mungkin tidak tapi dalam urusan mati tidak bisa kita bilang mungkin ini mati, ini pasti jadi logikanya lebih fokuslah kepada yang pasti ya, kepada yang pasti 90% yang gak pasti-pasti 10% saja, jangan dibalik-balik ya kita terlalu banyak habis pikiran tenaga, sedih kesesaran di dunia ini. Habis di waktu untuk kecewa sama orang, sakit hati, dendam habis untuk itu aja. Jadi ibadahnya nggak usuh us terbalik-balik. Seharusnya apapun masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi toh, itu renungi itu saja, fokuskan kepada persiapan kematian. Karena setelah nanti masuk alam barzah, masuk alam akhirat kita akan menghadapi abadian apakah di surga atau di neraka. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini masuk ke dalam surgaNya Allah. Subhanallah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. usah ditanya-tanya. Jadi, Ustaz, kalau saya buat dosa selama 70 tahun, masa saya di neraka abadi? Di mana letak keadilan Tuhan? Saya bilang, gak usah tanya-tanya keadilan Tuhan itu. Deponisi adil kita ini sangat terbatas. Jangan ajari Tuhan soal keadilan. Apa yang dibuat Allah pasti adil. Allah tidak mungkin menyalahi ataupun menzolimi hambanya. Ya, yang penting berbaik sangka kepada Allah, lakukan yang terbaik. Allah akan berdasarkan apa yang kita bersangkakan. Kalau kita berprasaka masuk ke dalam surga Allah persangkaan kita itu adalah mudah-mudahan menjadi bagian takdir kita Amin Amin ya Rabbi Allah Ada rupiah kehidupan kita yang harus selalu kita jawab Baik kita mau tidur sampai kita bangun tidur Jawablah empat pertanyaan ini Kalau kita mampu menjawabnya dan mampu mengantisipasinya Bapak Ibu InsyaAllah kita dapat merasakan musnul khatimah Ya, ustazatima itu harus dipersiapkan, ya. Sedangkan yang dipersiapkan saja itu belum tentu gimana kalau mau lalai-lalai kita -lalai? nah, kalau nggak kita persiapkan. Karena guru saya kalau ada mahasiswa yang nulis skripsi sudah pakai bimbingan satu, bimbingan dua. Tapi itu pun masih ada salah dalam penulisan Masih bingung menjawab Padahal sudah dihimpi begitulah hidup itu Apalagi kita yang tidak Mempersiapkan sungguh-sungguh Bisa kacau balau kita Pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab Ingatkah kita akan janji kepada Allah Sebelum kita dilayarkan ke dunia Jaga nah, janji itu Kita Allah ingat-ingat janji ini. Ya kita sudah berjanji bahwa hanya mendahulukan Allah, hanya mensucikan Allah, hanya meninggikan Allah, hanya membesarkan Allah. Jangan yang lain-lain dibesar-besarkan Hanya memuji Allah. Jangan yang lain terlalu dipuji-puji. Jawablah. Yang kedua hakikat tugas kita di dunia ini apa? Hakikat Tentu saja hakikat di dunia ini untuk beribadah Dihidupkan Allah itu Untuk beribadah Untuk dicoba oleh Allah Siapa yang paling baik amalnya Siapa yang paling sabar Siapa yang paling kuat, siapa yang paling tahan Mudah-mudahan kita sudah tahu Jawablah ini selalu Ingatlah ini selalu Yang ketiga, tahukah kita Kapan harus kembali kepada Allah Kebanyakan kita tidak tahu Kata orang bijak Jangan terlena dengan sehat Karena untuk dipanggil Allah tidak perlu sakit dulu Tiba-tiba habis main tenis lapangan Meninggal Habis main kunsel meninggal Ada kemarin ustadz di Jurang Bangun Saat mutbah terjatuh Ternyata itulah mutbahnya yang terakhir Kita nggak tahu Tetapi karena kita gak tahu itulah Dia bisa datang-datang saja siapkanlah Dan pertanyaan keempat yang harus kita jawab Saat mau tidur maupun saat tidak mau tidur Tahukan balasan bagi orang-orang yang lalai Ya hidup ini seperti mengendarai mobil Lalai sedikit saja bisa jatuh kita, tergelincir kita Jangan sampai kita lalai Banyak-banyaklah kita bermuasabah, berzikir dihindari Supaya dihindari kita dari yang lalai Ya, kita banyak melihat pelajaran dari orang-orang lain. Iya, nyangka ya dia seperti itu. Padahal dia sebenarnya baik seperti kita, mudah-mudahan. Tapi kebetulan saat itu dia sedang lalai, terjatuh. ya nggak nyangka ya. Kalau lihat dari penampilannya nggak mungkin. Iya, nggak mungkin sama kayak kita. Tapi lalai sekejap. Akhirnya bukan saja dihinakan di masyarakat. Allah memalukan membuat mempermalukannya karena kelalaian, Nauzubillah, Banyak sekali maksiat-maksiat itu diawali dari kelalaian. Ya, awalnya sedikit-sedikit, lama-lama jadi candu, kebiasaan, mudah. Nauzubillah. Mudah-mudahan, Bapak Ibu, kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Amin. Amin ya Benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa tafadil wa wa'idzah Mau nasihat apalagi sih? Cukuplah kematian Sebagai pemberi nasihat Yang sangat efektif Mau nasihat apalagi? Masih syukurlah kita hari ini Masih diberikan ulama manusia Artinya Allah masih memberikan Kesempatan kita Untuk melakukan yang terbaik Para ulama mengatakan kematian itu kan berpisahnya ruh dari badan. Sebenarnya saat kita tidur pun, nah itu kita sedang mengalami kematian. Persoalannya tadi pagi Allah yang awalnya memegang ruh kita itu melepaskannya kembali untuk menghidupkan kita. Tapi bagi yang memang sudah sudah habis waktunya Allah tetap menggenggam, tidak mengembalikan. Hari ini roh kita masih bersatu dengan badan kita. Mudah-mudahan ini pertanda kasih sayang Allah kepada kita untuk kita perbaiki ya yang sudah lewat seperti disebutkan oleh Allah dalam ayatnya Tuhan bilang sesudah rajib ya waltaunur ya ndaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah lalu untuk kebaikan lewat esok hari mudah-mudahan ke depan ini kita semakin baik dan baik amin amin ya alamin imam ibn al di dalam kitabnya al-hikam itu mengatakan jika Allah telah membuat <tuh> bosan dengan makhluk nah ini Allah yang membuat kita bosat perlu juga ini Allah membuat Jangan udah umur 70 Masih ambisius Terhadap dunia ini Kapan bosannya Udah umur 70 Masih terus Ambisius, masih terus umur dunia Waduh Bahaya ini Jadi perlu terkadang Allah Membuat kita bosan dengan mahluk Kenapa Allah Membuat kita bosan dengan mahluk Pada saat-saat tertentu Supaya Allah bukakan pintu keintiman dengan antara kita dan Allah itu bisa lebih berintim-intim, karena mustahil kita intim sama Allah kalau kita masih terlalu bernafsu dengan dunia, Yang terlalu bernafsu dengan dunia nggak mungkin kita bisa intim dengan Allah. Nah, ketika Allah membuat kita bosan dengan dunia, itu tanda Allah sudah sangat ingin kita berintim-intim dengannya. Ini yang mau kita harapkan Bapak Ya, godaan di luar banyak silakan berbisnis apapun yang up, yang yang halal mau bisnis apapun. Ya. Tapi <tasih> lihat-lihat juga waktunya. Beberapa minggu yang lalu saya ditelepon, Pak, ini kami dari bagian Menteri Perdagangan. Lalu Ada apa pak? Saya bilang Saya mau ajak bisnis Bisnis apa ya? Ya pokoknya kita ketemu dulu Wah. Akhirnya saya tunggu di kampus Ini datang dua orang katanya dari Kementerian Perdagangan Tahu-tahu mau menawarkan Bisnis emas batangan Saya tanya gimana cara bisnisnya Bapak beli emasnya Minimal 100 juta katanya. Nanti emasnya kami simpan tinggal bapak Kami kasih nanti grafik harga emas dunia Kalau pas naik katanya Nanti emasnya kita jual Bapak langsung dapat untungnya Mau Bapak tarik sama modal-modalnya nggak apa-apa Loh enak sekali cari uang begitu Ini betul-betul ini saya bilang Ini resmi ini bukan penipuan Demi Allah Pak Resmi Saya tanya lagi Jadi rata-rata lah kita tukul rata-rata aja Berapa sebulan dapat <laughs> Kalau ini investasi emas begini nih. Oh rata-rata 15-20 Dari 100 juta tadi rata-rata per bulan 15-20 juta saya bilang Sedia bilang Oh iya, Loh, kok enak sekali cari uang Ya iya Pak, bapaknya tak tahu berarti katanya. Banyak orang yang kaya mendadak dari pas ini, Pak. Lah kalau begitu enak sekali saya saya jual aja rumah saya. Saya tanam aja nanti 200 juta, enak juga tiap bulan dapat 30 juta, dapat 40 juta tiap bulan. Iya Pak, banyak yang melakukan itu. Aduh. Akhirnya saya Okay lah, saya diskusi dulu sama orang-orang teman-teman saya tanya teman yang kebetulan dia pernah ikut di situ dia bilang ya memang ada betulnya tapi kan tak diceritakan rumitnya kalau pas grafiknya turun ya yang modal modal kita terikat ter -ter -ter tertarik juga pak katanya nanti lama-lama modal kita habis kita disuruh, kita disuruh nambah lagi Lagian pun kita 24 jam nanti melontoknya ke handphone grafik itu saja Pas naik kita senang ya Pas turun kita stress Jadi nanti Bapak nggak bisa mengajar Nanti nggak usuh Bapak mengajar Binggirkan naik turun naik turun Jadi ongkos psikologisnya ongkos kelelaknya Khawatir itu lebih mahal dari yang didapat Dan itu tidak selalu begitu Mana ada orang bisnis untung terus Ya Allah saya dapat maksudkan Kalau begitu saya telepon itu yang menghubungi saya saya tidak tertarik ini ya. tapi kalau maksud saya menceritakan ini betapa godaan godaan itu banyak sekali di luar sana ya silakan berhati-hati jangan-jangan dalam bisnis itu ada unsur khoror ya jangan, jangan ada unsur judi jadi nggak semua neta mentang, mentang untung ya Kemarin jamah saya itu mohon maaf Mohon maaf kalau saya cerita sedikit Ada seorang ibu ngadu sama saya Ustaz pada saya gatal-gatal periksa di Ahli kulit nggak ada apa-apa Saya tanya sebenarnya ada apa ini bu? Kok bisa Coba ibu jujur apa yang ibu lakukan Dalam dua bulan terakhir Baru dia cerita Si ibu ini baru setahun meninggal suaminya suaminya banyak uangnya, banyak asetnya tapi si ibu takut kalau nanti aset ini habis dia investasi di sebuah kooperasi nama kooperasinya Pandawa Pandawa ini kalau mau masukkan uang itu untungnya 10% otomatis setiap bulan jadi si ibu ini investasi 5 miliar ya bayangkan 10% dari 5 miliar tiap bulan. Tahu-tahu begitu dia masukkan memang bulan pertama itu dapat. Bulan kedua yang punya Pandawa ini ditangkap kondisi. Uang 5 miliar itu habis hapus. Setelah itu dia punya penyakit gatal-gatal setiap hari periksa ke periksa ke apa? Ke dokter kulit karena yang sakit. Ternyata itu ya orkos, psikologis kecemasan ketakutan itu bisa jadi penyakit fisik. Nah ini dunia ini nafsu sekali, ya orang sudah terlalu nafsu begini nggak mikirkan halal farang, ya udah banyak ditinggalkan suami aset malah masih ketakutan investasi yang tak jelas, ya banyak jamaah yang ngaku sama saya dari korban. ada itu limpah uang di situ ambil mobil Fortuner dengan harapan pergundanya itu untuk cicilan mobil Fortuner. Tahu-tahu baru sekali bayar uangnya hilang. Fortuner tadi ditarik sama soro. Nah ini terlalu bernafsi. Hati-hati kita Bapak Ibu dalam hidup dunia ini banyak godaan, hati-hati kita. Mudah-mudahan ada titik tertentu di mana Allah membuat kita bosan untuk supaya mengar Lebih nikmat berintim dengan Allah. Apa kata bin Adi Tohir? Siapa yang mematikan dirinya di dunia berarti menghidupkannya di akhirat. Maksudnya yang belajar mati, matikan itu ketamakan, matikan kerakusan, ya, matikan kesombongan supaya nanti kita di akhirat betul-betul hidup. Saya tak tahu ya. Mohon maaf, saya eh, punya teman yang bisnisnya banyak sekali Bisnis sawit, bisnis cabai, bisnis sewa kapal Tapi hampir tiap bulan telepon saya Wah oh, ada kerugian bisnis, pakailah dulu, pinjamlah dulu ya Sekali dua kali kita pinjam Tapi saya berpikir ini orang bisnisnya banyak pun tiap bulan pinjam Ya karena rupanya memang Begitu banyak bisnis, cara hidup sudah berbeda ya Keinginan berbeda, cara libur berbeda Ya seperti itu ternyata Gak jaminan juga kalau manajemennya gak benar Ya kapan sampai kapan orang seperti itu ya Akhirnya kalau udah telepon takut saya Orang yang telepon sementara saya nerimanya Karena udah ketau kalau telepon pasti itu Tambah modal Jadi. mulai saat ini kita harus seperti yang dikatakan oleh Nabi Soleh banyak banyak mengamatikan perakusan pertama kalbu. Semua manusia itu tidur, kebanyakan kita ini tidur. Jika mereka mati baru sadar, lah iya benar. Quran juga banyak mengatakan begitu, sudah mati sudah di alam barzah ya Allah, hidupkan sebentar ya Allah, sebentar ya Allah, saya akan berbuat baik, saya akan bersederhana. Kemarin apain kata Allah? Robbilaulah Dihidupkan supaya bisa berseberangan. Sadarnya kok kalau sudah mati. Sadarnya sekarang. Apa kata Husin, cucu Rasulullah? Pahamilah kematian itu kan jabatan. Siapakah di antara kalian yang tidak mau berpindah dari penjara ke istana? Jadi kematian itu pindah dari penjara ke istana. Ibaratnya dunia ini penjara. Kematian itu istana nanti, alam balazah dan akhirnya itu istana. Seharusnya kita kita tunggu-tunggu itu. Kita rindukan itu pindah dari penjara ke istana. Kalau ada orang yang nggak mau karena enggak tahu ya. Makanya dikasih tahu supaya kita paham. Apa kata bila lebih besar Wah, sekali manusia saya masih hidup Nah ini dia menasihkan kita Saya kita semuanya Sesungguhnya kalian tidak diciptakan Untuk sebuah kefanaan Ngapain Allah menciptakan kita untuk kefanaan Pasti ada tujuan yang lebih besar Yang cuma untuk Sampai kepada Keabadian itu ya harus Tahap demi tahap Nah ini sekarang tahap ketiga ini Nanti mati dulu, baru abadi ya? Kita diciptakan untuk kefanaan Semua yang ada di sini ini fana Habis hancur semuanya Hilang semuanya Untuk akhirnya kembali kepada Allah kasro, al -wah, al -wah, dahil, Kita dari yang satu Menjadi banyak dan pada akhirnya kembali kepada sumber Apa kata Umar bin Seandainya engkau banyak mengingat kematian pada malam dan siang hari, niscaya akan tertanam padamu kebencian terhadap segala hal yang fana, akan tertanam kecintaan dalam dirimu kepada hal-hal yang bersifat abadi. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah. Yang memiliki kecintaan kepada dia Allah yang maha hidupkan dan mematikan. Ini yang disebutkan para sufi dalam ibadah-ibadahnya Ya Allah izinkan aku berduaan dengan. Aku ingin merasakan keintiman yang begitu dekat denganku ya Allah Jangan kau tutup wajahku yang indah Biarkan mata orang lain Dalam tertidur. Izinkan aku menutup pintu-pintu Dan jendela Ya Allah malam ini Aku ingin datang kepada Memang udah rindu betul Sama Allah Merasakan cinta yang dahsyat kepada Allah Kenapa ada orang seperti ini Karena memang Tidak ada cinta dunia itu lagi tidak terlalu ambisi lagi sama dunia itu dan mudah-mudahan itu menjadi anugerah Allah bikin dia seperti itu karena memang dia pantas merasakan ribu dan cinta itu barang siapa mengetahui bahwa kematian itu sebagai urat nadi menghadap kepada Allah adalah tempat tinggalnya Maka yang harus ia lakukan adalah tidak ambisius berlama-lama di dunia. Jadi kita berdoa supaya umur panjang tak boleh. Boleh? Siapa bilang tak boleh? Kita minta kepada Allah diberi umur panjang dan berkah. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh berambisius untuk berlama-lama. Kalau boleh Pak? Kalau kita boleh? Saya mau tanya. Kalau kita boleh minta Sampai umur Tertentu Hidup di dunia ini Kira-kira sampai umur berapa Pak? Bu Kalau boleh kita minta sama Allah Sampai umur berapa Dihidupkan Allah di dunia ini Mintanya sampai umur berapa Bu? Seratus Kata apa puisi Apa khairi anwar itu apa katanya Aku ingin hidup Seribu tahun lagi Itu angan-angan Yang sudah di alam kubur itu juga nggak menyangka Ya mereka Dipanggil Allah Secepat itu Mereka juga dulu <guruh> Waktu itu dia sama Kayak kita ingin hidup berlama-lama, ingin melihat anaknya nanti sukses, sampai menikah, sampai punya cucu. Ya, itu kan harapan. Harapan boleh. Baru tadi malam, saya sedih sekali. Saya buka handphone. Kan beberapa bulan yang lalu teman dekat saya dipanggil Allah, Ustadz Pahrudin Saur Paypal. Malu, itu waktu dipanggil Allah Usianya 40, 45 Kori internasional ya. Jadi anaknya itu kecil-kecil Masih kecil-kecil Anaknya ada 5 Jadi entah gimana ibunya ini Berziarah Berziarah Dia videokan itu Anak-anaknya itu menyirami bunga, apa menyirami keluruan ayahnya itu dengan bunga. Jadi si anaknya tuh berdoa sedih sekali saya, ya Allah, eh, anaknya tuh masih umur tiga tahun, ada yang dua tahun, ada yang empat tahun. Doanya jangan sampailah ayah saya di dalam sini digigit nyamuk, katanya. Pangkak nah, tuburnya masuk ke dalam surda itu sedih sekali Bayang, membayangkan anak-anaknya masih kecil-kecil. Tapi itulah ya, jadi makanya kata orang bijak jangan tertipu dengan usia, jangan tertipu dengan sehat. Karena untuk dipanggil Allah tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit. Kalau memang sudah waktunya ya sudah datang. Apa kata Imam Sapi? Dunia adalah tempat yang licin, licin tempat yang licin dan menggelincirkan. Makanya banyak orang yang tergelincir di dunia ini. Habis-habisan untuk di dunia ini. Padahal bangunan-bangunannya pasti runtuh Penghuninya di penghuni dunia ini pasti beralih ke jujuran. Perpisahan dengannya adalah tenis maka jangan terpesona dengan kehidupan di dunia ini, jangan terpesona dengan kehidupan dunia ini. Kata orang ulama, dunia ini seperti wanita cantik yang memanggil-manggil siap untuk memakan korban, siapa korban-korban dunia? Ditarik, ayo, mari, mari, menawarkan keabadian. Nawarkan ke kita, semuanya seolah-olah disajikan di dunia ini. Kalau kita lalai, kita akan terjatuh. Apa kata Imam Ghazali? Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi, bisa berbicara sekejap saja, lalu menceritakan pengalaman Sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut. Dan mulai menangisi diri kalian sendiri Ya kalau tahulah kita sakitnya Katanya pasang kardomau itu Kita akan berhenti memikirkan keburukan orang Berhenti memikirkan Kejelekan orang Kita akan sibuk Menangisi diri kita sendiri Karena kita sendiri belum tentu Seperti apa nanti Nah fokuskan kepada itu saja tahun-tahun aku sakit hati sama dia sampai hati dia begitu sama aku, gara-gara ingat ingatan itu kita jadi gak ini, gak husuk ibadah kita, sementara orang yang menyakiti kita, boleh jadi dia bertobat ibadah dia lebih husuk daripada kita udah kita jadi korban ibadah kita juga gak pernah husuk ya jangan tertibat tak Nah kata Imam Ibn Uthayyilah kalau mau dicintai Allah, kalau kita juga ingin mencintai Allah jangan terlalu cinta dunia. Karena jika hati tidak dibersihkan dari cinta dunia, cinta kepada Allah tidak akan pernah tumbuh. Gimana mau tumbuh cinta kepada Allah? Kita sudah begitu kuat cintanya pada dunia kata Imam Ibn Uthayyilah. Allah Rasa kasih sayang kepada Allah tidak akan berbunga Gimana mau mekar Seperti bunga Sayang kita sama Allah Kalau kita cinta dunia Rasa rindu menjadi jauh sekali Rasa ingin berjumpa dengan Allah tidak akan timbul Nah ini yang bikin orang takut mati Memang dia gak pernah rindu sama Allah Gimana dia mau menunggu mati Ya Mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Baliknya, hati yang tadinya Belum tumbuh Cinta kepada Allah Menjadi sangat rindu Dan cinta kepada Allah Dengan mengikis Cinta kepada dunia Yang pasti akan ditinggalkan Dunia yang tidak ada apa-apa Ya Para sahabat itu Di antara mereka Senang dengan kematian Ya Mereka tidak hanya senang dengan kematian, mereka memang mencari kematian. Tentu saja tidak dengan bunuh diri, tapi dengan ikut berperang supaya Insya Allah sahid dalam peperangan. Ini yang membuat orang kafir takut pada dulu, pada saat dulu, karena mereka takut sekali mati, sementara orang-orang Muslim mencari mati lewat. Perang itu supaya menjadi syahid Karena itu manusia yang sebenarnya buta dalam mereka yang hidup Tanpa dapat melihat adanya kematian di hadapan mereka Jadi yang buta itu adalah Yang tidak dapat melihat kematian yang ada pada mereka Ini Bapak Ibu poinnya Mengapa ada orang yang takut dengan kematian tentu saja yang pertama tidak tahu apa yang akan dihadapi setelah kematian karena dia belum belum sungguh-sungguh belum yakin dengan persiapan dengan bekal yang dihadapi jadi takut ya suasananya nanti gimana di sana gimana yang kedua menduga yang dimiliki di dunia ini lebih enak merasakan tempat tidur yang nyaman di AC pakai AC yang dingin makanan yang banyak merasa ini, ini lebih lebih prospek lebih baik jadinya takut mati hati-hati ah, membayangkan sulitnya pengalaman mati membuat kita takut mati cemas terhadap orang yang ditinggalkan kita jadi takut mati kita mengutangi makna hidup dan mati ya kalau kita tahu makna hidup dan mati seperti saya katakan di awal tadi sebagai dinamika saja kita nggak perlu takut semuanya akan berjalan normal kembali. Yang beriak itu paling yang paling pengaruh Yang paling yang sangat dekat dengan kita. Keluarga kita, anak-anak kita. Yang lain paling sekedar dengar kabar, mudah-mudahan mendoakan kita ina ina rojir, kita. Setelah itu selesai berjalan seperti biasa. Makanya Profesor Komarudin Kidayat dalam bukunya psikologi kematian itu kematian itu diibaratkan sebuah batu kecil dilempar ke dalam samudra percikan air itu hanya ada nampak di sekitar batu itu selanjutnya batu itu akan tenggelam semakin dalam semakin jauh semakin jauh dan samudra itu akan kembali seperti biasanya kita akan terus masuk melewati. Apa yang harus kita lewati Berjalanlah Bagaimana yang hidup berjalan seperti biasa Yang Wafat juga Akan mempertanggungjawab Nah ini masa depan kita nanti begini Bapak Ibu Beginilah nanti Rumah kita di alam balazah Makanya ada di antara sahabat Yang dia mengorek kuburannya sendiri begitu selesai dia korek, dia merasakan satu menit dua menit tidur di situ, kemudian keluar dan beraktivitas lagi. Besok harinya mau beraktivitas masuk dulu ke alam dulu beberapa menit. disinilah saya nanti. setelah itu keluar dan beraktivitas lagi. supaya apa, ada yang bertanya kenapa kok begitu caranya? saya ini orang yang lalai. Jadi supaya saya tidak lalai Saya melakukan yang begini nih. Ya Saya ingin menjaga seluruh mata saya omongan saya setelah saya Merasakan sehari dua hari di, di lubang ini Saya ingin Menjaga diri, menjaga hati saya ya, Kalau ada diantara Bapak Ibu yang ingin Melakukan yang sama ya gak salah ya. Ya, Gimana Bu Mau bikin begini Pak? mau dibuat mungkin <laughs> ya masing-masing orang kan beda. Ya. Ada dua cara datangnya kematian. Kematian yang pertama, kematian yang disebutkan Quran itu wadzirabi demi malaikat mereka yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dengan sangat pedih, menyakitkan. Mudah-mudahan kita dihindari, kita berlindung kepada Allah dari kematian yang saat dicabut sangat sakit. Dan kematian yang kedua adalah wanasitoti nasto demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Mudah-mudahan kita masuk yang kedua. Saya kira ayat yang sering kita dengar itu yang ayat wa mut Ini kata para ulama contoh ayat Yang kuat nasi to'i di mana Dimana Allah pun sudah menunggu Wahai jiwa yang sudah aku bikin tenang Kembali kepada Sudah waktunya pulang yuk Jadi hambaku ya kata Allah Masuk dalam surga ku ya Kalau sudah diridukan Allah Seperti itu Ya insya Allah Kita akan termasuk yang kuat nasi to'i Apa penyebab su'ul khatimah dalam beberapa hadis yang saya baca, penyebab su'ul khatimah, kematian yang buruk yang diakhiri dengan yang buruk itu disebabkan yang pertama suka menunda-nunda taubat. Quran itu menyuruh kita bersegera, jangan menunda-nunda. Enggak tahu kita kapan dipanggil. Saya ada jamaah itu berani ngomong, Ustaz saya belum salat 5 waktu. Nanti kalau udah di umur 60 ya baru saya mau salat. Apa yakin sampai umur 60 oh, yakin ya ya udahlah. Ya dia yakin pula kenapa kok seperti itu ya? Baik, dia yakin kepada nafsu yang saya kira. Allah suru wasayyo Ayo cepat-cepat cepat-cepat. ampun kepada Allah. Kenapa Allah menyuruh cepat-cepat? Karena sudah pasti diterima tobatnya. gak mungkin Allah, Allah menyuruh ayo cepat-cepat cepat tapi ditolak, gak mungkin. Kalau Bapak Ibu berdiri di depan pintu rumah menyuruh orang-orang yang di situ ayo masuk-masuk ke rumah saya. Kan gak mungkin begitu mau masuk pintu ditutup. Orang Bapak Ibu yang nyuruh masuk berarti pintu terbuka. Begitu Allah menyuruh kita cepat-cepat bertobat, itu tandanya Allah menerima taubat. Tobatlah jangan ditunda. Yang kedua, ketika solat kita berambisi pada umur yang panjang, Terlalu berambisi, ya. Nah, ini bisa bikin solat kita. Ya. Yang ketiga, mencintai dosa dan terbiasa dengannya dan candu sama dosa ya. Orang kalau sudah kecanduan yang begitu, apa seperti sebelum itu itu Dan yang terakhir itu, au Ini empat ini yang membuat orang surah Fatimah. Ini doa yang diajarkan Rasulullah supaya kita mendapatkan mustofa Fatimah. Allahumma akhtim lana bil khatimah. Wa la tahtim alaina khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah dan janganlah kau akhir hidup kami dengan Dibaca ini setiap hari. Seolah kita itu berakhir hidup kita kata Rasulullah berdasarkan kebiasaan kita, berdasarkan prasakah prasakah kita. Doa ini adalah bagian dari prasakah yang baik. Atau yang lain dalam bentuk yang lain Allahumma ini al Atau yang lain satu lagi, ini pernah saya sampaikan juga, berdoalah dengan cara mengatakan. Allahumma Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Maksud penghujungnya dia saat jelang kematian. Jadikan sebaik-baik amal ibadahku di penghujungnya juga. Maksudnya pas saat kita ibadah paling baik saat itulah kita minta akhir yang terbaik. Wa jadikan sebaik-baik hariku ya Allah hari saat berjumpa dengan Engkau ya saat kematian sebaik-baik hari. Syaa Allah kita merasakan dan akan menjadi seperti yang kita doakan. Tanda-tanda Ustul Hotimah banyak sekali hadisnya kalau disebutkan kalau cukup waktunya kata Rasulullah Ustul Hotimah itu ditandai dengan mengucapkan kalimat persaksian di, di, di kematiannya dengan kematian Dengan mengucapkan. punya koleksi cerita-cerita ya. Kalau untuk orang tua supaya tidak mati pada telah salahkan ketakutan kepada Allah. Ya, wafat ketika berusaha mempertahankan agama, jiwa, harta, kehormatan dan kecerdasan. Termasuk kita ini Bapak Ibu yang mengikuti taklim ini ini kita mempertahankan kecerdasan kalau tiba-tiba saat kita mendengarkan taklim di masjid al-ikhlas ini kalau masjid al-ikhlasnya runtuh runtuh ini semua semua jamaahnya wafat karena runtuh itu yang hidup cuma Ustaznya, misalnya misalnya dirajak diletakkan perawan makhluk di kepala Jadi ditunggu-tunggu Kematian itu ibaratkan menetasnya telur-telur Kata para kufasir Apa maksudnya? Tidak sempurna Dikatakan ayam Kalau dia belum menetas Kalau dia belum menetas Ya masih telur namanya belum ayam Kita juga Kalau Terakhir, nih pengalaman orang-orang soleh saat berpulang beramatullah Lima menit lagi masih bisa ya Pak, kita singkat aja Ini namanya Ibu Tumpu Saat jelang kematiannya dia nampak tersenyum Riang gembira Kemudian dia ditanya soal tertawanya Ia menjawab Kenapa aku tidak boleh tertawa Sedangkan perpisahan dengan yang paling ujauhi telah dekat Sementara bertemu lebih cepat dan zat yang benar-benar ku harapkan sudah di depan mata Jadi tertawa dia, jelang kematian Subhanallah Ada yang namanya Bilal bin Rabah Jelang kematiannya istri meratap alangkah sedihnya aku jika kehilangan kau, jika engkau pergi Tapi Bilal menjawab, aku sangat bahagia hari ini Karena isu akan berjumpa dengan Apa kata Zulun al-Misri, ketika jelang kematiannya, orang-orang minta wasiat dari beliau. Tapi beliau menjawab, jangan ganggu aku. Aku tak memberikan wasiat apapun, aku ini sedang terpesona oleh keindahan Allah. keagungan dan kelembutannya. Tidak lama setelah dia mengucapkan itu, dia berwafat. Jadi dia merasakan terpesona dengan keindahan Allah. Ibn Warmi jelena kematiannya Dia mengatakan jangan menangis Justru inilah Momen terindah Dan paling membahagiakan dalam hidupku Karena aku akan berjumpa dengan Tuhan Imam Anasah ini Ya Ini kan berdasarkan praktik Yang selama ini banyak terjadi Dari sekian ratusan Miliar yang sudah meninggal Yang ditandai ini Seratus hari jelang meninggal Katanya itu suka rasa bergetar-getar sendiri, seluruh badan sesekali suka bergetar, bangun tidur, mau tidur itu suka bergetar-getar, ya. Bapak-bapak sudah pernah merasa getar-getar gini pak? Ibu-ibu pernah bu? Kalau pernah itu 100 hari lagi itu katanya. 60 hari jelang kematian di daerah pusat, khusus di daerah pusat itu suka gerak-gerak sendiri. Nah, coba nanti ya dicek-cek kalau ada gerak-gerak itu pusatnya itu 60 hari lagi. Ya. Nah, 7 hari, 7 hari ini diketahui 7 hari menjelang kematian suka mengidap makanan. Jadi ibu-ibu kalau suaminya minta makanan yang aneh-aneh, nah. <guluh> dikasih aja. Kadang-kadang kan ada orang tertipu, dia udah sakit lama, tahu-tahu sembuh, makannya enak. dikira wah ini udah betul-betul fit ini, mintak pergi kemana-mana juga itu, tahu-tahu justru itu tanda-tanda kematian. Lima hari, ah itu anak lidah itu suka bergerak-gerak. Kalau anak lidah kita suka bergerak-gerak, oh itu lima hari lagi. Ada lagi yang mengatakan lima hari jelang kematian itu kadang tiba-tiba keluar dari rumah buka pintu itu rumah-rumah tetangga -rumah tuh udah berubah jadi samudra semuanya. Dia cerita sama orang. Dia nggak tahu itu tanda kematian. Itu. Eh, tahun 5 hari terakhir dia. Ada yang aneh. Malam hari begitu dia lihat bulan, dia nampak gambarnya di sini. Dia cerita sama orang. Kok ada gambar saya di bulan itu? Ternyata itu terjadi pada beberapa orang nggak oh, lama setelah itu Pada dia wafat Macam-macam Tiga hari jelang kematian Bagian tengah didah ini suka bergerak-gerak Ya ada juga yang bilang Kalau tiga hari itu Kalau rambutnya di gesek-gesek begini Udah nggak bersuara lagi Jadi nanti ibu-ibu di rumah Coba gesek -gese di rambutnya Masih bersuara nggak? ya Kalau nggak bersuara tiga hari lagi Dua hari menjelang kematian seluruh dahi rasa bergerak-gerak. Satu hari terasa bagian tubuh-tubuh bergerak-gerak, terutama diantara waktu dan asal. Ada juga yang bilang satu hari jelang kematian itu kalau bernapas itu udaranya kayak es itu, nafasnya itu kayak es. Kalau lidahnya menyentuh langit-langit udah nggak terasa geli lagi, udah rata aja semuanya. nanti coba bapak-bapak itu lidahnya naikkan ke langit-langit ya kalau udah nggak ada terasa apa-apa nah, itu sudah sangat dekat mudah-mudahan kata-kata jelang kematian ini menjadi ilmu buat kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan insyaallah semoga kita semua telah diwafatkan Allah dengan khusnul khilafah amin amin ya robbal alamin demikian bapak ibu materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan? Silakan untuk selesai nanti kita tutup dengan doa. Silakan Pak Aliyyil Aliyyil itu tempat memenuhi orang-orang yang baik Memang dipisahkan Pak uh, Berarti kalau orang-orang yang Sepas dan sepanjang hidupnya maksiat dan berbuat dosa Itu semuanya ditem ditempatkan yang Yang bukan Aliyyil Tapi lawan dari Aliyyil itu Saya lupa apa namanya Tetapi yang namanya doa itu Ya itu kita doa itu Ya untuk seluruhnya untuk semuanya supaya Allah memberikan uh, ampunan kepada almarhum ya termasuk itu tadi di tempat-tempat yang terbaik jadi tidak justru seharusnya doa untuk orang yang memang sepanjang hidupnya banyak maksiat itu lebih dikecakkan doanya Pak ya kalau yang memang sudah baik Insyaallah Insyaallah kan memang sudah Insyaallah Allah akan membalas sesuai dengan halnya Pak, saya kira atau mungkin Bapak pernah mendengar yang lain, karena dalam hadis ada saya baca juga, tapi saya lupa nanti, saya mau cek lagi. Itu dalam masih beberapa hari itu, ya itu nyai itu masih masih dekat sekali dengan dengan mayit itu, makanya ada yang <tuh> disebutkan. Yang mayit itu masih masih mendengar seluruh percakapan percakapan dalam e, beberapa hari termasuk waktu saat meninggal pas diurus Waktu mayitnya itu mendengar semua percakapan bahkan kan ada dalam hadis begitu ditinggal pun waktu orang sudah selesai menguburkan itu kembali ke tempat masing-masing itu kan katanya dalam hadis suara jejak langkah itu masih didengar oleh si Jadi ada pendapat dalam beberapa hari itu masih berdekatan dengan e, si jenazah itu uruhnya. Jadi maksud al ini ini kan bisa bermacam-macam juga. Berdekatan itu tidak berarti itu tidak dipegang, tidak ditempatkan Allah. Bisa saja itu memang maknanya sama ditempatkan Allah, tapi ya tetap masih didengar oleh. Si Almarhum itu, ya saya kira seperti itu Pak yang saya ketahui. Silakan yang lain Pak. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ibu mungkin ibu, Pak Ibu Ibu. Langsung kita tutup doa Baik mari Bapak ibu kita tutup dengan doa tarikh kita ini pada malam yang sangat Menjaga kita, membimbing kita, menghidupkan hati kita sampai akhirnya kita dimanfaatkan dalam pada Ya Allah, yang Allah kami, kami menyadari ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, Beribadahlah kami dengan ibadah yang terbaik, berumpulah kami dengan orang-orang yang terbaik, Ya Allah. Bahagiakan kami dalam sudut-sudut kami, bahagiakan kami dalam cincir-cincir kami, Ya Allah. Ya Allah, lihatlah Jadikan sisa-sisa hidup kami bisa kami manfaatkan untuk memelihara hati kami, memelihara supaya kami tetap berilmu, supaya kami tetap bertawakal, supaya kami tetap ikhlas, Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami Di sisa-sisa usia masih Kau amanahkan kepada kami Tambahkan rasa khusus kami Dalam beribadah Ya Allah Tambahkan rasa syukur kami Atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami Allah Kami sudah merasakan nikmat kehidupan Terima kasih Allah Atas nikmat kehidupan ini Ya Allah Dengan hidup ini kami merasakan Ya Allah Berapa besar Kasih sayang kepada kami Kau Kau mengirim Nabi-Mu ayat-ayat suci-Mu supaya kami bisa memandu, terpandu hidup kami dengan ayat-ayat suci-Mu, Ya Allah. Jadikan kami rindu, Ya Allah, untuk merasakan usul Fatimah itu, Ya Allah. Jadikan akhir hidup kami semua, Ya Allah, dalam keadaan yang baik. Kau mudahkan, kau ringatkan, kau lembutkan, sakar Allah kami, Ya Allah. Kau jadikan akhir hidup kami semua dengan usul Fatimah, اللهم ربنا هاوينا في سكرات النار ونجنا من النار والعذاب الأبدي يا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا واقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين بلله تتقى الهدايه هو بناستعن والسلام عليكم وربا